Assalamualaikum Saudaron berita malam edisi hari ini Sabtu 20 Agustus 2016 dibacakan Ardian Dua rumah warga miskin di Pesangan terbakar. PPTK dan rekanan Jembatan Pangie dituntut 4 tahun penjara. Sejumlah petani di minta dibangun irigasi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM.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 dua unit rumah berkonstruksi papan dan beratapkan rumbia di desa Menasadaya, kecamatan Pesangan Biren, terbakar Sabtu siang. Beruntung api cepat dipadamkan sehingga hanya menghanguskan bagian dapur. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun pemilik rumah mengaku mengalami kerugian jutaan rupiah. Salah seorang pemilik rumah, Tarmizi, mengatakan saat kejadian ia sedang memasak di dapur untuk persiapan berjualan di Kede Matang Gelumpang 2. Ketika itu dirinya membakar tempurung kelapa untuk membakar bebek yang telah dipotong. Namun di luar dugaan percikan bara api dari tempurung menyambar atap dapur yang terbuat dari rumbia sehingga langsung terbakar. Api menjalar ke rumah milik Fatani, 29 tahun yang berada di samping rumah Tarmizi. Melihat api membesar, Tarmizi dibantu puluhan warga segera memadamkan api. Kerja keras warga berhasil memaramkan api sebelum merembet ke seluruh bagian rumah. Api hanya menganguskan bagian dapur. Beberapa saat kemudian, 5 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi. Meski api telah padam, petugas pemadam tetap menyiramkan air ke bara api di bagian dapur 2 unit rumah tersebut, agar tidak terjadi kebakaran susulan. Dalam jaksa penuntut umum Kejari Aceh Utara menuntut Edi Sudirman pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Ibrahim Hanafiah rekanan proyek jembatan Pange Kecamatan Piratimu masing-masing 4 tahun penjara. Materi tuntutan untuk Edi Sudirman dan Ibrahim Hanafiah dibacakan JPU Muhammad Riza SH dalam sidang lanjutan kasus korupsi jembatan Pange di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Kamis kemarin. Sidang lanjutan kasus itu dipimpin majelis hakim Samsul Kamar SH. Atas perbuatan tersebut terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa meminta majelis hakim menghukum terdakwa 4 tahun penjara. Usai mendengar materi tuntutan ini hakim menunda sidang pada Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan materi pembelaan dari terdakwa. Diberitakan sebelumnya, Jaksa mulai menangani kasus korupsi proyek Jembatan Pange pada awal Januari 2014. Proyek di bawah pengawasan Dinas Bina Marga Aceh Utara itu bersumber dari dana APBK Aceh Utara senilai 2,8 miliar rupiah, dikerjakan pada tahun 2010. Berdasarkan hasil audit, kegiatan negara dalam kasus itu mencapai 471 juta rupiah.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 Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Pertambangan dan Energi Biren Ismu Nandar mengatakan di Biren masih banyak lahan sawah yang membutuhkan irigasi. Tanpa bantuan anggaran dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah tidak bisa memenuhi tuntutan para petani untuk membangun jaringan irigasi. Darlun seratusan lebih yatim dan fakir miskin di Gampung Birem Puntung, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, Sabtu pagi mendapat santunan uang dan sembaku dari pemerintah Kota Langsa. Santunan diberikan saat berlangsungnya Safari Subuh di Masjid Syukur, Gampung setempat. Safari Subuh merupakan agenda tetap pemerintah Kota Langsa yang dipimpin Wakil Walikota Langsa Dr. Andes Hamarzuki Hamid dan sejumlah Kepala SKPK, PNS, serta Muspida Plus. Usai salat subuh berjemaah berjamaah, tim safari subuh memberikan santunan uang dan sembako ke seratusan lebih yatim dan fakir miskin di Gampung Puntung. Selain memberikan santunan, pada kesempatan itu Marzuki Hamid juga menitip kepada masing-masing yatim dan fakir miskin sepucuk surat. Isi surat tersebut antara lain mengajak yatim dan fakir miskin untuk rajin belajar, mengaji, beribadah, dan bersama-sama memakmurkan masjid. Kepala Dinasari Ad Islam Kota Langsa, Ibrahim Latif, mengatakan acara menyantuni anak yatim dan fakir miskin dari gampung ke gampung yang dirangkai dengan safari subuh dan safari maghrib oleh Pemku Langsa telah berlangsung 4 tahun. Program kebaikan dan kesejahteraan umat ini akan terus dilanjutkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarlun ikan laut mengalami kelangkaan di Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini terjadi karena nelayan tidak bisa melaut menyusul badai yang juga tidak reda sejak sepekan terakhir. Kelangkaan tersebut mengakibatkan pedagang ikan keliling tidak berjualan. Warga yang membutuhkan ikan harus mencari ke pasar tradisional dengan stok terbatas dan harga yang mahal. Jikapun ada, harga ikan mencapai Rp40.000 per kilogram. Cuaca buruk di laut yang berlangsung sepekan sangat merugikan nelayan lantaran tidak bisa mencari nafkah ke laut. Sebab umumnya nelayan tidak memiliki alternatif pekerjaan lain. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang ikan keliling sebab tidak bisa berjualan. Besarnya ombak juga membuat pelayaran singkil pulau banyak menggunakan speedboat dan kapal boot kayu terganggu. Sebab ketinggian ombak di atas 2 meter. Bila memaksakan berlayar bisa mengancam kecil keselamatan penumpang. Warga berharap Pemkap Aceh Singkil mencari solusi mengatasi kelangkaan ikan saat musim badai. Salah satunya dengan meningkatkan produksi ikan budidaya air tawar. Sederlun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biren bersama masyarakat bergotong royong membangun tanggul pemecah ombak Sabtu pagi untuk mencegah meluasnya abrasi di pantai Kuala Cerape Kecamatan Jangka Biren. Kepala BPBD Biren Farhan Husin mengatakan untuk tahap tanggap darurat dalam mencegah meluasnya abrasi pantai Kuala Cerape, BPBD dan masyarakat bergotong royong membangun tanggul dengan memasang karung yang berisikan pasir di sepanjang pantai tersebut. Sementara untuk penanganan abrasi secara permanen di pantai Kuala Cerape, BPBD Biren telah melaporkan ke pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat di Jakarta agar menganggarkan dana untuk pembangunan tanggul pemecah ombak. Karena untuk membangun tanggul pemecah ombak, mencegah abrasi di sepanjang pantai Kuala Cerape membutuhkan anggaran yang besar. Sebelumnya diberitakan abrasi pantai di Kuala Cerape, kecamatan Jangka Biren makin mengganas. Akibatnya, sepanjang 200 meter ruas jalan desa amblas ke laut dan beberapa rumah penduduk di sekitar pantai juga terancam ambruk ke laut. Darlun Taibah, 53 tahun, janda miskin asal desa Bukit Bate dan Kecamatan Tanah Jambuayi Aceh Utara berharap Pemkap Aceh Utara membantu rumah yang layak huni untuk dirinya. Sebab setelah rumahnya terbakar bersama dengan kayu untuk membangun rumah baru, dirinya masih mengungsi di rumah tetangga. Seperti diberitakan, rumah panggung berkonstruksi kayu beratap rumbia dengan ukuran 5x6 meter milik janda Taibah terbakar pada 31 Juli 2016. Kebakaran terjadi saat korban melaksanakan salat magrib di rumah tetangga. Namun hingga saat ini janda tersebut belum menerima bantuan. Abu Bakar, 26 tahun, anak kandung dari Taibah mengatakan ibunya masih mengungsi di rumah warga selama tiga pekan. Hal ini dilakukan ibunya karena tidak ada pilihan lain, karena sang ibu tidak mampu membangun rumah yang baru setelah kebakaran. Apalagi kondisi ibunya sudah lanjut usia. Menurut Abu Bakar, dirinya telah menebang pohon pinang dalam kebun untuk membangun gubuk sebagai tempat tinggal bersama ibunya. Ia sangat berharap Pemkap Aceh Utara bersedia membangun rumah layak huni agar dirinya dan sang ibu bisa memiliki tempat tinggal seperti warga lain. Dari Newsroom Selambitanjung Permeskian Berita Malam medisi Sabtu 20 Agustus 2016,